Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min say'aki amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahajialah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayuhal amanu attaqu allaha haqqa tuqaatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimoon Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalak minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa اتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل Wa khairul haji haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarul umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'atin wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin fid'nal Maashiral muslimin Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Marilah kita membuka majlis ini kita membuka taman surga ini Dengan memanjatkan puji dan syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang tidak mungkin Kita bisa kalkulasikan Yang tidak mungkin kita hitung Satu demi satu Wa Dan jika kalian ingin menghitung Hitung nikmat Allah Maka kalian tidak akan mampu menghitungnya dan nikmat yang menempati peringkat puncak dari nikmat-nikmat Allah adalah iman dan Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik kita dapat membuka hati dan melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu agama dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga apabila hadirin, bapak-bapak dan ibu ibu sekalian keluar dari rumah melangkahkan kaki dalam rangka ingin menuntut ilmu agama maka camkanlah kita sedang berada di jalan pintas menuju surga kita sudah berada di jalan yang benar bahkan bukan hanya jalan yang benar namun ini sepintas-pintasnya jalan sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Di pertemuan kali ini kecuali bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak setiap orang beruntung bapak-bapak dan ibu, ibu sekalian Betapa banyak saudara-saudara kita mengharapkan adanya kajian tapi tidak ada kajian di tempatnya Betapa banyak umat Islam yang ingin belajar agama Ingin membuka Firman-Firman Allah dan mengkajinya. membahas hadis-hadis Nabi SAW. Tapi tidak ada kajian, tidak ada ustaz yang bisa menyampaikan. Mereka harus safar ratusan kilo, bahkan ribuan kilo untuk mempelajari kalal Allah dan kalal Rasul SAW. Maka ketika majlis ta'lim itu berada di tengah-tengah kita, bahkan di jantung kota kita, maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, inilah yang Kita ucapkan Di awal pertemuan kita Pada pagi hari ini Hadirin rahimakumullah Selanjutnya salawat dan salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada kudwah kita Uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak. Maashirul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang sangat penting. Karena di majlis ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sederhana. Sehari-hari Pihak yang akan kita bicarakan Pada kesempatan kali ini Adalah pihak Yang senantiasa kita ketemu Dan kita temui di dalam kehidupan kita Pihak yang tidak bisa dipisahkan Dengan kehidupan kita Keseharian kita Pihak yang sudah tidak asing lagi Di hadapan kita Namun banyak di antara kita meremehkan mereka. Tidak menganggap mereka atau yang lebih tepat tidak memahami betapa pentingnya peran mereka dalam membentuk iman yang di dalam yang ada di dalam hati kita. Karena manusia Ketika sering bertemu Sering berinteraksi Sering berbicara Maka ia tidak sensitif lagi Ia akan menganggap hal itu adalah hal yang biasa dan bukan hal yang besar Begitu juga dengan pihak yang akan kita bicarakan sekarang Hadirin Tetangga ini yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, tetangga. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pihak yang tidak asing lagi, pihak yang tidak bisa dipisahkan dengan keseharian kita. Siapa yang tidak punya tetangga di sini? Coba angkat tangan. Yang nggak punya tetangga, yang hidup di hutan siapa? Semua punya tetangga? Punya. Tetangga adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat kita Namun sebagaimana yang tadi kita katakan Karena setiap hari kita bertemu dengan tetangga Maka banyak di antara kita menggampangkan Saya tidak mengatakan mendolimi ya Tapi menggampangkan tentang mereka Kecenderungannya adalah Yang penting jalanin saja Tanpa mempelajari Apa aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah berlakukan Ketika kita berinteraksi dengan mereka Dan kita cenderung Menganggap simpel mereka Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pihak yang satu ini Tetangga kita adalah salah satu tolak ukur dan parameter keimanan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih hadis yang dilakukan Imam al-Bukhari beliau menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awli yasmud وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَالْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَالْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Hadis ini, hadis yang sangat mulia, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa salah satu tolak ukur parameter keimanan kita adalah bagaimana kita menyikapi tetangga-tetangga kita. Karena Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita ketika kita bertemu dengan tetangga kita, sikap kita ketika kita memasang wajah di hadapan mereka. Sikap kita, pada saat kita berbicara di hadapan mereka Sikap kita, pada saat kita mendengar mereka sedang punya hajat Atau mereka sedang kesusahan Ketika mereka kita mendengar mereka tidak punya uang Atau ketika kita mendengar mereka sedang sakit Atau sebaliknya, saat kita mendengar mereka sedang berbahagia Sikap kita atas hal-hal itu semua adalah Tolak ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhir Tolak ukur Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah Yang disampaikan Oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahkan Dalam hadis yang lain Hadith Abu Hurairah Yang mengatakan Imam Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegas lagi kepada kita Beliau s.a.w bersabda Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Demi Allah Dia tidak beriman Demi Allah Dia tidak beriman Demi Allah Dia tidak beriman Subhanallah Adilin Adil Rahmatullah Alhamdulillah Sabda yang cukup mengejutkan. Kalau. Fonis seperti ini. Kita dengar di pasar. Mungkin hal yang biasa. Banyak orang-orang di jalanan. Atau di masyarakat dengan mudah mengatakan. Saudaranya tidak beriman. Iya atau tidak? Tapi ucapan ini meluncur dari lisan Seorang manusia besar Lisan sosok terbaik Lisan manusia yang paling santun Yang paling lembut Yang paling hati-hati dalam memberikan komentar Namun tiba-tiba beliau menyatakan sesungguhnya demi Allah dia tidak beriman lalu beliau ulang sebanyak tiga kali, tidak beriman tidak beriman, tidak beriman bahkan bukan hanya mengatakan tidak beriman, beliau bersumpah demi Allah tidak beriman, apa arti sumpah dalam bahasa Indonesia atau dalam setiap bahasa sumpah fungsinya apa hadirin Enggak sumpah dalam bahasa Indonesia aja deh Artinya apa? Siapa yang bahasa Indonesia yang dapat sembilan dulu? Hah? Sumpah fungsinya untuk apa? Betul meyakinkan Sumpah itu untuk menekankan dan meyakinkan Oleh karena itu biasanya kita bersumpah Di hadapan orang yang kurang percaya dengan kita Iya apa tidak? Kita pulang jam 11 malam Ditungguin sama istri terus ditanya istri mas dari mana sih mas saya lembur yang benar mas demi Allah saya lembur kan begitu ya untuk apa untuk menekankan karena istri kita ragu-ragu dengan alasan kita sumpah itu untuk menekankan untuk menegaskan dan dalam hadis ini Nabi salam bersumpah menyatakan orang tersebut tidak beriman. Bahkan bukan sekali, bukan dua kali, tiga kali hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nabi menyatakan dia tidak beriman sebanyak tiga kali. Lalu setiap boleh ucapkan demikian. Beliau awali dengan sumpah. Kira-kira dosa apa yang dia lakukan? Kesalahan macam apa yang baru saja dia perbuat. Sehingga Nabi kita yang sangat hati-hati. yang apabila berbicara tidak dengan hawa nafsu. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm, ayat 3 dan ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma yanthiqu 'anil hawa Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Sosok seperti ini menyatakan tidak beriman sebanyak tiga kali sekali lagi kesalahan macam apa yang diperbuat oleh orang tersebut Hadirin yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala Mari kita lanjutkan sabdanya. Beliau mengatakan Alladzii laa ya'manu jaaruuhu bawaa'iqahu. Orang itu ternyata orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari lisannya. Dari kegolimannya. Dari tingkah polahnya. Dari suara-suara bisingnya. Hadirin. ketika tetangga kita merasa terganggu karena kegaduhan kita, kebisingan kita, bisan kita yang kotor mungkin atau yang tajam, sikap kita yang acuh tidak acuh, yang tidak membantu mereka ketika mereka kesusahan. allazi la yaamanu jaruhu bawaiqahu Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan yang ia lakukan Hadirin yang dirahmati oleh Allah Dua hadis inilah yang mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dua hadith inilah yang membuka mata kita bahwa salah satu tolak ukur dan parameter iman kita kepada Allah dan ahri akhir adalah bagaimana kita menyikapi tetangga bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga bagaimana kita menjaga sikap tangan dan lisan kita khususnya dari tetangga. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang pertama, "Man, ka, wa man kana wa wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia hormati dan muliakan tetangganya. Dan Nabi bersumpah demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari dirinya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah pertama dari kajian ini bahwa tetangga adalah salah satu parameter keimanan kita. Ini yang tidak boleh dilupakan khususnya yang sudah belajar agama, khususnya yang sudah mempelajari sunnah sunnah Nabi saw, khususnya orang-orang yang sudah mengeluarkan waktu untuk duduk di masjid, di majelis-majelis taqlim, mempelajari kalal Allah dan kalal Rasul saw, khususnya bagi orang-orang yang sholatnya sudah sesuai dengan sunnah. Zikirnya sudah sesuai dengan sunnah Ibadahnya sudah sesuai dengan sunnah Akidah yang mereka pelajari dan mereka yakini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah Akidahnya Nabi kita s.a.w. dan para sahabat r.a Maka mereka tidak boleh melupakan tetangga Meremehkan tetangga Terlebih lagi membalimi tetangga mereka Kenapa demikian? Karena mereka harus camkan Saat mereka berbicara dengan tetangga Bersikap dengan tetangga Menyapa tetangga Yang mereka pertaruhkan adalah Iman mereka kepada Allah dan hari akhir Karena Nabi yang mengatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka muliakan tetangganya Maka setiap gerak gerik kita langkah nyata kita sikap kita, ucapan atau rangkaian kata yang meluncur dari lisan kita di hadapan mereka dan sampai ke telinga mereka adalah kolak ukur iman kita kepada Allah dan yang kita pertaruhkan adalah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan Nabi ingin mengatakan apabila iman anda kepada Allah dan kepada akhir adalah iman yang benar iman yang menancap di dalam dada, iman yang mengakar bukan iman yang hanya di ranah retorika bukan hanya iman di dalam buku-buku akidah yang anda bawa ke kajian demi kajian bukan hanya catatan dan goresan pena anda, bukan hanya hafal ayat-ayat tentang iman, hadis-hadis tentang iman seperti hadis Jibril tapi iman anda nyata, maka anda pasti memuliakan tetangga anda. Dan pemahaman terbalik, barang siapa? Yang melukai tetangganya, yang mendolimi tetangganya, yang menyakiti perasaan tetangganya. Bahkan mengambil uang tetangganya atau mencoreng kehormatan tetangganya. Atau ia tidak perhatian dengan tetangga tidak memberikan hak-hak mereka maka iman kita bermasalah. Nabi mengatakan wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Apa maksud tidak beriman di sini? Hadirin, walaupun maknanya bukanlah tidak beriman karena keluar dari agama. Artinya bukan murtad. Namun ulama mengatakan ini sudah cukup Menyadarkan kita bahwa iman kita bermasalah. Iman kita tidak sempurna. Iman kita tidak sehat. Sekali lagi, ulama menjelaskan, Fonis Nabi SAW bukan memfonis orang itu keluar dari Islam. Atau murtad dari agama Allah. Namun ini fonis bahwa iman kita tidak sempurna. Iman kita bermasalah. Iman kita tidak sehat. Iman kita masih jauh dari ideal, walaupun selalu mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun penampilannya, pakaiannya sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sholatnya sudah sesuai dengan sholat Rasulullah SAW walaupun puasanya, zikirnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW namun ia buruk kepada tetangga imannya bermasalah hadirin imannya tidak sehat imannya sakit imannya tidak sempurna sebanyak apapun ayat yang ia baca setiap hari Selama apapun Tahajudnya setiap saat Imannya tidak sempurna Imannya bermasalah Karena iman bukan pretorika Iman bukan hafalan Iman bukan permainan kata Iman bukan klaim Iman bukan catatan pena Iman adalah keyakinan yang menancap di dalam hati, lalu kita tuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat hadis di atas. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal khairan awliya smud. Barang sempang beriman kepada Allah dan hari akhir maka anda kaya ia berkata baik atau diam. Lihat, kalau anda beriman benar-benar kepada Allah, maka anda akan berkata baik, anda akan muliakan tetangga dan anda akan muliakan... Tamu yang datang ke rumah anda atau yang datang ke tempat anda kalau benar-benar anda yakin bahwa Allah itu as-samiyah, Allah itu al-basir, Allah itu al-khabir Allah itu al-alim Allah maha mendengar Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, baik yang gamblang maupun yang detail dan tersembunyi Allah Maha menghisap. Kalau kita yakin, bahwa Allah memiliki malaikat yang mencatat seluruh yang kita tuturkan, ma'yal fiuzumin kaulin ilaladaihir roki'un atid. Dan apapun yang meluncur dari lisan kita, pastilah dicatat oleh roki' dan atid. Kalau kita meyakini, bahwa catatan amal kita, khususnya kepada tetangga itu, itu diangkat oleh Allah, diangkat kepada Allah pada hari kiamat. Lalu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah perlihatkan Allah hisap kita. Kalau kita yakin, benar-benar yakin Dengan akidah seperti ini Kenapa kita bisa Membolemi tetangga kita Camkan hadirin sekalian Walaupun tetangga kita bukan siapa-siapa Walaupun mungkin orang miskin Hanya lulusan SD Kemiskinannya 70 kali lipat di bawah kemiskinan kita Tapi ketika kita berbicara orang yang beriman yakin bahwa Allah sedang mendengarnya. Allah sedang melihat bagaimana dia menyikapi tetangga. Allah sedang memantaunya. Maka dia tidak akan berani macam-macam. Dia akan muliakan tetangganya tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, nabi besar Sallallahu alaihi wasallam Benar-benar menekankan Hal ini kepada kita Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Pernah menyampaikan hadis yang penting Dan menunjukkan betapa pentingnya masalah ini Mazala Jibril Yusini birjar Hatta dhanantu annahu saywarritu Hadith ini kepada Bukhari dan Muslim Kata Nabi kita s.a.w Senantiasa Malaikat Jibril memberikan wasiat kepada diriku Sampai aku berpikir Bahawa tetangga mewarisi Harta tetangganya Atau tetangga mewariskan Hartanya kepada tetangganya Jadi saking serinya Malaikat Jibril, setiap ketemu ingetin tetangga, mazal Artinya senantiasa rutin jadi Malaikat Jibril kalau ketemu Nabi, ingat tetangga, ingat tetangga, ingat tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga wahai Muhammad. Berbuat baiklah kepada tetangga wahai Muhammad. Berbuat baiklah kepada tetangga wahai Muhammad. Itu yang diingatkan oleh Malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi kita s.a.w. Mazal, dalam bahasa Arab mazal itu continue terus diingatkan diingatkan diingatkan diingatkan diingatkan itu mazhab Jadi saking pentingnya tentang masa tetangga dan Allah paham kita itu punya kecenderungan meremehkan tetangga maka kan Jibril mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik dengan tetangga dan memperhatikan hak tetangganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa tetangga adalah salah satu parameter iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pun salah satu kunci surga kita. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad Qila Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fulanan tantaqumu layl Ada yang bertanya ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang senantiasa qiyamul layl yang senantiasa salat tahajjud wa nahar dan ia senantiasa berpuasa sunnah Kalau bahasanya seperti ini Kemungkinan besar dia itu puasa Nabi Daud Jadi puasanya Nabi Daud Malamnya Qiamulail Nabi Daud Qiamulail Nabi Daud Qiamulail Cukup sampai di sana? Tidak Dia pun royal Sedekah sana Ketemu fakir miskin ngasih lagi Ketemu anak yatim diberikan lagi Lihat masjid lagi membutuhkan Dia sumbang masjid tersebut dia mulai puasa Nabi Daud berinfak dan bersedekah walakinnaha tudzi jiranaha bilisanha Namun dia punya sisi buruk Apa sisi buruknya Cuk di Jirana, dia senantiasa menyakiti tetangga tetangganya dengan lisannya, suka nyelak tetangga, kasar dengan tetangga, meremehkan tetangga, menggibahi tetangga, apalagi memfitnah tetangga. tapi tahajudnya kencang. Wasa sunnah enggak pernah dilewatkan. Donatur dakwah infak sana sini. Apa kata Nabi SAW alaihi wasallam? La hayra fiha, hiya min Tidak ada kebaikan terhadap orang tersebut. Tidak ada kebaikan untuk dia, dia salah satu penghuni neraka. Oh. Ada kebaikannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia min ahlin Dia salah satu penghuni neraka. Qalu Ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat kembali melemparkan sebuah pertanyaan. Mufulanatus sholil maktubah, ya Rasulullah, ada peradalah lagi nih kasus. Kalau tadi wanita tersebut mengerjakan tahajudnya luar biasa, ada kasus lain? Ada seorang wanita yang hanya mengerjakan solat-solat wajib wa tatasaddaq bi athwab wa la tuzhi ahadan. Dan dia pun sedekahnya nggak banyak, tapi dia tidak pernah melukai perasaan siapapun. Dia tidak pernah menyakiti perasaan tetangga atau yang lain. Sama tetangga baik. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia min ahlir jannah. Dia salah satu penghuni surga. Subhanallah. Dia penghuni surga. hadirin ini semakin mempertegas pentingnya mengkaji tentang tetangga karena ternyata di tangan-tangan merekalah kunci surga kita setelah Allah Subhanahu wa taala dan materi tentang tetangga bukanlah materi yang sekunder. Ini salah satu kunci surga kita. Bayangkan wanita yang ibadahnya rajin, pagi <tuh> mulailah <wa> tasumun nahar, malamnya kiamulail, siangnya puasa. Dia kerjakan salat-salat sunnah. Ia tidak cukup hanya dengar dengan mengerjakan salat-salat wajib sholat sunnah dilahap semua olehnya puasanya puasa terbaik rajin infak sana dan infak sini tapi neraka kenapa? tetangga tetangga ini adalah kesimpulan yang baru saja kita sebutkan ada banyak orang hanya menampil, hanya mementingkan penampilannya saja hanya berpikir yang penting kan sholatnya Sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW Tetangga kita dolimin Kita cuekin itu urusan belakangan Keliru anda Ini hadis Nabi SAW Yang penting kan ikut pengajian Tetangga Diperhatikan, gak diperhatikan Tetangga sudah di rumah sakit semenjak 3 minggu yang lalu Belum kita jenguk itu urusan belakangan Yang penting kalau ngaji sunnah Nabi SAW Ini keliru hadirin Gak ada Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Imannya salah dan imannya tidak sempurna dan dikhawatirkan dia diadab oleh Allah subhanahuwataala di neraka. Itu poin yang kedua dari kajian ini. Poin yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala. Siapa yang dinamakan tetangga? Siapa yang dinamakan tetangga? Batasannya sampai di mana sih? Kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang ditanya, tetangga itu dari mana sampai di mana? Jawabannya apa? Ha? Eh. Hadirin Teta Yang dinamakan tetangga itu Siapa-siapa aja Hah? Kok pada bingung Ini kan saya gak minta ayat Quran Ini Pemahaman kita aja Tetangga itu dari mana sampai mana hmm? Tetang Tetangga Bapak RT berapa Berarti RT 5 udah bukan tetangga lagi Ah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian atau sebagian riwayat dari para sahabat arba'in adaran min kulli janib. para ulak, sebagian para ulama salaf mengatakan empat puluh rumah, empat puluh rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Satu RT bukan? 4 ya? RT. Dan ini adalah definisi yang sering kita dengar. Kan gitu ya. Ini dikatakan Al-Imam Al-Auza'i. Aisyah Adapun pendapat yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan tetangga itu man sami'an nida' fahu wajar. Barang siapa yang mendengar adhan dari sebuah masjid Maka itu tetangga kita semua Jadi jika kita dan orang-orang di sekitar kita Mendengar adhan dari sebuah masjid Sama-sama satu masjid itulah maknanya Maka itu tetangga Makanya kata kata uh, dijelaskan juga Allah Al-Habib Al bin Najjar, "Man sholla ma'aka salata subuh fil masjid fahuwa wajib." Barang siapa yang salat subuh satu masjid dengan Anda itu tetangga Anda. Loh, kenapa salat subuh? Karena kalau salat zuhur repot. Entuk salat zuhur di mana? Hah? Di kantor. Atau di pasar. Salat zuhur enggak bisa dijadikan tolak ukur. Makanya kan kalau mau ketemu sama tetangga Biasanya di sholat apa? Subuh itu udah pasti Maghrib Ya Tetapi mungkin ada yang belum datang Yang belum pulang Yang masih ada ketemuan Tapi kalau sholat subuh Nah itu tetangga tuh Tapi definisi ini gak bisa dipraktekan di Jakarta hadirin Karena orang Jakarta sebelum subuh udah berangkat Saking macetnya kalau di sini enggak, Antum berangkat kerja jam berapa sih? Hah? Berangkat aktivitas jam berapa? Rawarta, ah. Soalnya nikmat sekali hidup seperti itu. Orang Jabotabek itu jam 4 4.15 subuh di masjid rest area. Kadang-kadang subuh di masjid kantor. Jadi definisi ini gak bisa diterapkan oleh orang-orang di Jakarta Tapi paling tidak mungkin suhu Weekend kalian, ya, Subuh hari minggu Jadi ini salah satu tolak ukur Karena memang iya Itu yang ngumpul-ngumpul itu adalah Tetangga kata uh, Ali bin Abi Talib Dan dimaksudkan oleh Al-Fafid ibn Hajar al Asqalani. Namun yang paling kuat hadirin adalah apa yang disampaikan oleh Al Imam Ibn Ashur dan ini pendapat Imam Malik kata Ibn Ashur. Walaysan Malikin fi dzadika hadun, wazzahir annahu mukul ila ma ta'arafuhu nas. Menurut Imam Malik Tidak ada batas Tertentu Yang valid Al-Quran dan hadis tidak pernah menetapkan Tidak ada hadis yang sahih Menetapkan 40 Rumah Tidak ada hadis yang sahih menjelaskan Satu masjid dengan kita Oleh karena itu Imam Malik mengatakan Bahwa Tidak ada batas yang valid Terus bagaimana patokannya dikembalikan kepada urf setempat, kultur setempat, pandangan masyarakat setempat. Kalau di Purwokerto tolak ukurnya satu RT ya satu RT. Kalau di Jakarta satu komplek satu kompleks. Ada di beberapa tempat di Jakarta itu satu klaster. Lebih kecil dari Komplek Ya udah satu klaster. Jadi dikembalikan kepada kultur Urf Setempat Dan inilah pendapat yang rajih Dan sesuai dengan kaedah fikih Apabila Allah dan Rasulnya Tidak tetapkan Maka dikembalikan kepada Urf Ini kaedah fikih di Yang ada di tengah-tengah para ulama Dan ini juga pendapat yang dipilih Oleh Al Imam Muhammad bin Salih Uthimin Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik kalau dipilih oleh Al-Imam Ibnu Ashur Dan dari kalangan kontemporer Ini pendapat dipilih oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh al Utsaimin. Kalau kita ditanya, kenapa enggak 40 hari Eh 40 hari, 40 rumah Jawabannya apa tadi? Kata Ibnu Ashur, karena tidak ada dalilnya Yang menyatakan 40 rumah Kenapa enggak yang satu Masjid saja ketika salat subuh Jawabannya lagi tidak ada dalilnya Oleh karena itu ketika Al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan kadarnya dikembalikan kepada 'urf. Ini kaedah fikih al-'adatu muhakkamah. 'Urf atau kultur bisa dijadikan to tolak ukur hukum kalau tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Itu tambahan. Kesimpulan yang keempat, Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa hukum Berbuat baik dengan tetangga Menjaga sikap dengan tetangga Tidak menyakiti perasaan tetangga Hadirin yang dirahmati oleh Allah Hukumnya Sunnah atau mubah hadirin. Bersikap baik dengan tetangga, hukumnya Sunnah atau mubah. Ah, Sunnah atau mubah. Ah, iya, hukumnya wajib, bukan Sunnah, bukan mubah, wajib. Kenapa demikian? karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wabilwalidaini ihsana wabidzil qurba walyatama walmasakin waljari dzil qurba waljari junubi ila akhir ayat An-Nisa 36 Allah berfirman, "Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an." Dan ta' dan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan dan berbuat baiklah kepada orang tua. Dan berbuat baiklah kepada kerabat. Berbuat baiklah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, Berbuat baiklah kepada tetangga Dil kurba wal jaril junubi Yang dekat maupun yang jauh Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Tidak melakukan kesyirikan. Berbakti kepada orang tua. Lalu berbuat baik kepada sanak kerabat. Kepada anak yatim. Kepada fakir miskin. Dan kepada tetangga yang, yang dekat maupun tetangga yang jauh. Dan dalam ilmu usul fikih Perintah melahirkan hukum wajib. Sudah belajar kaidah itu belum? Apabila ada perintah hukum asalnya melahirkan kewajiban. Pernah dengar kaidah itu? Al aslu fil amri yaktadil wujub. Hukum asal perintah mewajibkan. Walaupun tidak ada kata-kata wajib. Ustaz mana ada kata-kata wajib di sini? Memang tidak perlu karena perintah hukum asalnya wajib. Betul apa tidak? Pernah belajar kaedah ini? Dan ini kaedah kehidupan Kata para ulama Ini kaedah kehidupan Contoh Apabila Kita punya toko Atau kita punya Pembantu di rumah Jadi kita punya pegawai di toko kita Atau pembantu di rumah Toko makanan Atau kedai Lalu kita perintahkan ke pelayan kita kepegawai kita atau ke pembantu kita e, Mbak Tolong buat nasi goreng Telur satu Jadi kita perintahkan Pegawai kita atau e, Pembantu kita membuat nasi goreng 15 menit Belum keluar Setengah jam belum keluar Satu jam belum keluar dari dapur Jam kedua Kok gak keluar-keluar Akhirnya kita cek dapur Eh dia lagi asik main BB BB dia Terus kita tanya Mbak nasi goreng yang saya perintah mana Belum pak Kok belum Kan tadi saya sudah perintahkan mbak untuk buat nasi goreng Saya pikir Perintah tadi sunnah pak Kira-kira itu bisa terima gak ah. Saya pikir hanya sunnah aja hukumnya Marah enggak majikan seperti itu? Marah. Perintah itu wajib mah. Padahal tuh majikan belum belajar usul fikih. Karena ini fitrah. Ini kaidah fitrah yang ada di dalam setiap kita. Hukum asal perintah wajib kecuali kalau ada hal-hal yang memalingkan. Misalnya, mbak tolong buat nasi goreng kalau sempat. Nah, kata-kata kalau sempat itu yang membuat tidak wajib. Tapi kalau hanya perintah, wajib. Nah, Allah memperintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka hukum berbuat baik kepada tetangga, wajib. Wajib. Ini wajib. Inilah penyebabnya kenapa Nabi SAW bersabda dalam hadis di atas. Fulanat taqumu lail wa tasumu nahar wa tunfiq bilisani. Inilah sebabnya mengapa Nabi mengatakan tentang seorang wanita yang kerjaannya tahajud atau qiyamul lail puasa puasa sunnah lalu berinfak dan bersedekah namun ia menyakiti perasaan tetangganya dengan niat lisannya nabi katakan masuk neraka kenapa demikian karena tahajud hukumnya apa sunnah puasa nabi dawuh hukumnya apa sunnah infak sedekah secara umum dalam hadis ini sunnah atau mungkin fardu kifayah kok bisa dia semangat mengerjakan yang hukumnya sunnah-sunnah tersebut tapi melupakan yang wajib Dan ini talbis iblis Kita dibuat sibuk Mengerjakan yang hukumnya sunnah Agar tidak mengerjakan perkara yang wajib Kata Al-Hafid Ibnu Hajar Asfalani rahimahullahu Ta'ala Man syagolahu An-Naflu Anil, anil fardhi fahwa magrur barang siapa yang sibuk mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, bukan termasuk sunnah nabi ya, sunnah nabi kan jalannya nabi, Di antara sunnah nabi ada yang wajib dan ada yang sunnah jadi barang siapa yang sibuk mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah akhirnya dia tidak sempat mengerjakan yang wajib lalai mengerjakan yang wajib maka dia adalah korban talbisu iblis Korban penipuan iblis Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kalau kita bisa mengerjakan hal-hal yang hukumnya sunnah Kenapa kita tidak bisa menghormati tetangga kita Ini wajib Dan ingat Tetangga kita kembali kepada uruf Samping kanan, samping kiri kita Orang-orang yang satu masjid dengan kita Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana ucapan Al Hafidh Ibnul Hajar, karena orang-orang yang satu sholat subuh dengan kita secara uruf itu tetangga kita, hukumnya wajib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkaitan dengan iman kita. Makanya otomatis begitu yang wajib ini tidak dikerjakan, iman bermasalah. Ingat tidak kaidanya Syaikhul Islam Ibnul Thaemiyah. Syaikhul Islam Ibnul Thaemiyah mengatakan, apabila ada kata iman yang ditiadakan Dalam dalil Baik Al-Quran dan hadis Maka ketahuilah kemungkinannya cuma dua Kemungkinan yang pertama Wajib yang ditinggalkan Atau haram yang dikerjakan Itu saja Jadi sekali lagi apabila kita mendengar Iman dihilangkan oleh Nabi dalam sebuah hadis Maka kemungkinannya cuma dua Wajib ditinggalkan atau haram dikerjakan. Contohnya tadi, maka nayyuk minu billahi wal yauq. Allahu layuk min, Allah layuk min, Allah layuk min, man lai yak manu jarhu bawa iko. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti mengganggu tetangga hukumnya haram. Karena iman ditiadakan. Demi Allah tidak beriman. Contoh yang lain, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak beramanat, atau tidak ada iman barangsiapa orang, eh, barangsiapa yang tidak punya sifat amanat. Maka sifat amanat hukumnya apa? Wajib dan tidak amanat haram dosa. Karena iman dihilangkan. Jadi setiap iman dihilangkan di dalam Al-Quran dan hadis itu kalau tidak meninggalkan yang wajib. Atau mengerjakan yang haram Dan salah satu yang wajib itu adalah Memuliakan tetangga Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Poin yang berikutnya Saat kita mengetahui Ini adalah sebuah hal yang wajib Maka camkan baik baik ini berlaku untuk setiap tetangga kita, baik yang ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah, ahli ibadah, maupun yang ahli maksiat, yang ibadah-ibadahnya masih keliru, bahkan yang non muslim sekalipun. Oleh karena itu, salah satu tafsir surat an Nisa ayat 36. Waljaril Kurba, waljaril Junubi. Tetangga dekat maupun tetangga jauh. Salah satu tafsir ayat ini, tetangga dekat adalah tetangga sesama Muslim, dan tetangga jauh Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang dirahmati ya Allah. Baik tetangga yang memberikan hak kita maupun tetangga yang tidak memberikan hak kita Tetangga yang zalim Tetangga yang menggibahi kita Yang tidak suka dengan perubahan kita Yang tidak suka ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW Man kana yu'minu billahi wa liyumil akhir fal yukrim jaruhu Berang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka muliakan tetangganya. Walaupun dia menjatuhkan kita. Jarahu. Dalam ilmu usul fikih. Umum. Tetangganya umum. Baik yang soleh maupun yang maksiat. Baik yang ahlu sunnah maupun yang masih tidak sesuai dengan sunnah maupun yang non-muslim... jarahu... dalam ilmu usul fikir... kata-kata ini mengandung hukum umum... muliakan mereka semua... jangan pilih-pilih... nah ini terkadang orang yang sudah ngaji... hanya mau baik sama yang udah ngaji saja... itu fikih macam apa? mana kaedahnya dalam dunia para ulama? silakan buka buku-buku tafsir... hadirin ini orang kafir kok... kalau kita buka tafsir surat An-Nisa 36... Itu yang kita akan dapatkan. Dan ini praktek para ulama, al Imam Abu Hanifa itu punya tetangga yang fasik, punya tetangga yang zalim punya tetangga yang mengganggu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetangganya tukang mabok Suka nyanyi dengan suara yang tinggi Dan nyanyinya gak tanggung-tanggung Pas Imam Abu Hanifat tahajud Jam 1 genjreng-genjreng Teriak-teriak Sambil mabok Ya orang mabok kan gak bisa diatur Gue mau mabok jam 11 nih gak bisa kan Mabok nyanyi-nyanyi aja Bahkan diriwayatkan hadirin anyone, Itu Imam Abu Hanifah Sampai hafal lagu dia Saking seringnya dia nyanyiin Hafal, karena kadang, kadang Abu Hanifah Cerdas Hafalannya luar biasa Karena setiap malam Dinyanyiin itu Abu Hanifah hafal bait-bait bait lagu yang dibawakan oleh tetangganya pas lagi mabok itu hafal. Di antara bait-baitnya kata para ulama, adao wa ayufa ta Jadi ini kayaknya tem, uh, tetangga Abu Hanifa ini di, dia sedang galau. Ya makanya orang mabok kan biasanya punya masalah, itu pelarian. Jadi dia dia nyanyi manusia menelantarkan aku. Siapapun dia pasti melantarkan aku di saat-saat aku butuh, di saat-saat aku sedang mendapatkan masalah, semua manusia menelarkan aku. Itu kira-kira bait syairnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Namun yang mengherankan Abu Hanifa, sudah beberapa malam tidak ada lagu dari rumah sebelah. Tenang, senyap Sekening Tidak ada Kebisingan, padahal biasa, Setiap saat biasanya pas beliau lagi Sholat tahajud, itu nyanyi Dan sampai hafal lah Abu Hanifah Akhirnya Abu Hanifah tanya Kemana tetangga saya, kok saya tidak pernah dengar dia Ternyata dia ditangkap oleh Pihak kepolisian Antum kalau jadi Abu Hanifah gimana perasaan Antum? Alhamdulillah Oleh sekarang kita bisa sholat dengan tenang Semoga Lama Penjaranya 30 tahun Kalau perlu seumur hidup Atau dibuang ke laut Atau ditaruh di Nusa Kambangan Sehingga dia tidak mengganggu kita lagi Mungkin itu perasaan kita Kalau kita jadi Abu Hanifah Tapi Abu Hanifah tidak Ketika dia tahu tetangga Antum itu masuk penjara Oh gitu ya? Iya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kumu bina nas'a fi khalasihi Ayo Kata Abu Hanifah, ayo kita ke, ke kantor polisi Kita bicara mungkin kita bisa mengeluarkan dia dari penjara Jadi kalau sekarang Abu Hanifah ngajak Pak RT Pak RT, ayo eh, barang saya kantor polisi Begitu sampai di kantor polisi Bicara dengan pihak yang berwajib Lalu Abu Hanifa Memberikan jaminan Saya minta bapak keluarkan Dia, dia tetangga saya Saya jadi jaminannya Saya jamin dia tidak akan mengganggu lagi Dia hanya galau Pelariannya mabok Pas mabok ganggu orang Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT karena yang meng, yang menjamin Abu Hanifah. Ulama nomor satu di Irak, siapa yang enggak kenal Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah bukan hanya ulama, dia kaya raya. Abu Hanifah itu punya pondok, itu semua santri dibayain oleh beliau. Kaya beliau. Karena Kan ulama ada yang miskin, ada yang kaya. Nah salah satu ulama kaya itu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar kan. Ibnu Hazm itu may as Mayoritas hidupnya dilewati dengan kekayaan. Abu Hanifah, Abu Hanifah kaya. Jadi sudah ulama kaya lagi. Sudah orang oh ya ya pak, iya pak. Sudu keluar, disuruh keluar. Hadirin yang dirahmati alirah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Hanifah mengatakan, saya bayar dendanya. Tahibuli budi Dendanya saya yang bayar, Subhanallah. Ya kan, ada denda apa tidak? Atau uang jaminan, ya kan? Kalau misalnya dia bisa dikeluar dari penjara, lalu di menjadi tahanan kota, ada uang jaminan apa tidak? Ada. Atau mungkin dia merusakin sesuatu, akhirnya dia harus mengganti rugi, kata Abu Hanifah, jurmahu saya yang tanggung. Jadi coba di total, dia mencain piringnya siapa aja? mungkin e, ngerusak kendaraan siapa dan denda atau uang jaminnya semuanya saya yang tanggung. Faqala al-amir qad fa'al wa li jami'i man ma'ahu fil habs. Hal lan ba'at bi rasulin hatta aqdi Dan ternyata Abu Hanifah bukan hanya bicara dengan Orang kepolisian saja didantangin gubernurnya. Karena kan dia punya akses langsung. Kalau mebebaskan saya yang tangguh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tetangga ini pun dibebaskan. Dibebaskan. Ya Abu Hanifa yang jamin dibebaskan. Lalu. Ketika bertemu. Abu Harifa berbicara dengan tetangganya. Hal adha'na kaya fata'ah. Saya mau, boleh nanya enggak? Boleh kata dia Apakah kami melantarkan anda? Paham maksudnya? Kan ketika mabuk lagunya apa? Mereka melantarkan aku Mereka melantarkan aku Nah ditanya sama Bu Hanifa Boleh tanya enggak? Kira-kira kami melantarkan anda enggak? Jadi itu tadi Abu Hanifah hafal makanya dibalikin. Benar enggak tuh, tuh lagu? Itu lagu salah, udah tinggalin aja deh. Itu lagu enggak benar sama sekali. Enggak ada yang menelantarkan Anda. Kita nih sayang sama Anda. La ya wa maulaya la tarani al-yawma af'alu shay'an kata'adzdzabi tsumma akhruj Abu Hanif. Kalau dia mengatakan tidak sama sekali wahai Abu Hanifah Wahai ustaz, wahai ulama. Engkau tidak pernah melantarkan sak aku. Akhirnya dia berjanji demi Allah aku tidak akan mengganggu siapapun lagi. Aku nggak akan mabok. Aku tidak akan bernyanyi. Aku mau berubah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Abu Hanifah dan tetangganya pulang ke rumah. Karena kan ya rumah sebelah-sebelahan pulang bareng. Lalu Abu Hanifah memberikan 10 dinar Pada tetangganya tersebut Atau tahu 10 dinar berapa 1 dinar 4,25 gram emas 4,25 gram 1, 1 dinar Berarti 10 dinar 40 gram kurang lebih ya 40 gram kurang lebih Kali 500 ribu 1, eh, 1 gram di perwoker itu berapa uh, Tukang emas di sini siapa nih Hah? Hah? Berapa? 500 kan? 500, 20 juta Allah 20 juta kurang lebih Dan denda uang jaminan Abu Hanifah yang tangguh Itu baru ahlu sunnah sama tetangga Itu baru orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Itu baru ulama, itu baru tol ibul bukan hanya ngaji aja, terus tetangga dicuekin, bayangkan 20 juta. Siapa siap yang dikasih 20 juta? Tetangga yang mabok, ini bukan yang rajin tahan, itu yang mabok. Yang tiap hari ngegangguin kiamulenya Abu Hanifah. Beliau harus berusaha setengah mati untuk khusyuk gara-gara diganggu suara-suara tersebut. Bahkan semakin seringnya diganggu sampai hafal lagunya. Ya, enggak. Karena selalu sering. Antum kalau di pasar lagu yang lagi ngetren sekarang ini apa? Nah itu kan antum sampai hafal gitulah. Kayak, kayak beberapa waktu yang lalu. Kan sampai jemaah pengajian bilang sakitnya tuh di sini Itu saking hafalnya tuh. jadi itu karena dengar. Bukan berarti dia suka lagu ya. Enggak. Tapi kan dia dengar terus, dengar terus, dengar terus. Ya itu Abu Hanifah. Ya. Tapi jangan diucapkan. Jangan dinyanyikan. Artinya kalau hanya sekedar gak sengaja hafal. Itu dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah dinyanyikan. Dan suka dibuat jok-jok segar. Sebaiknya dihindari. Jaminannya Dibayarkan Lalu diberikan 20 juta Subhanallah Kita kebalikannya Dan justru terkadang Semakin belajar semakin jauh dari tetangga Semakin belajar agama Semakin gak negor tetangga karena menganggap tetangga itu banyak dosa, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetangganya belum ngaji, ini Abu Hanifah, ulama kebanggaan kita, seperti itu dengan tetangga, subhanallah, oleh karena itu. Seharusnya ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita mulai rutin ikut pengajian, yang mengkaji Al-Quran, Alquranul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling menikmati perubahan kita dan hijrah kita ya tetangga-tetangga kita. Kenapa? Karena mereka melihat kita ini semenjak hijrah dan semenjak sudah ngaji jadi semakin baik dengan mereka. Dulu waktu belum ke masjid Memboro-boro kasih makanan Sekarang dikasih makanan terus kita Dulu Waktu belum Meranjin sholat lima waktu ke masjid Jangan harap kita ditegur sama pak fulan. nah sekarang Masya Allah ditegur terus sama beliau Itu yang harusnya terlihat Itu yang harusnya terpatri Dari kita Bukannya sebaliknya Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini PR besar loh Ini PR besar Jangan membeda-bedakan tetangga Dalam arti hanya baik Dengan yang baik saja Lalu kita diamkan Tetangga kita yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetangga kita yang masih jauh dari agama Tetangga kita yang mengerjakan Kemaksiatan dan kefasikan Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qultu ya Rasulullah wa Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah aku punya dua tetangga kata Aisyah Mana yang aku prioritaskan kalau aku punya hadiah Jadi aku punya dua tetangga tapi hadiahnya cuma satu yang aku kasih yang mana ya Rasulullah Kata Nabi, ilah akra ilah akrabihima minka yang pintunya lebih dekat dengan pintumu waya'isha Rabbiyallohutara'anha yang paling dekat ini tolak ukurnya tolak ukur dasar itu yang paling dekat walaupun yang paling dekat itu belum ngaji. Seperti Abu Hanifah Bukan Abu Hanifah belum ngaji ya Seperti tetangganya Abu Hanifah Walaupun yang paling dekat itu Masih maksiat Seperti tetangganya Abu Hanifah tadi Ini kan hadith Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Tidak boleh kita lupakan jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya okay, lagi perlu kita campkan masalah ini. Jangan membeda-bedakan tetangga. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, simak baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang Pernah ditanya oleh seseorang Apa pertanyaannya? Beliau ditanya Ya Rasulullah bagaimana aku bisa mengetahui Aku sudah menjadi orang baik atau belum? Nah itu kan susah tuh Kita kan susah nilai diri sendiri ya enggak Terus taunya dari mana Kita sudah jadi orang baik Atau kita belum baik? apa tips yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa Kata Nabi sallallahu alaihi wa dalam hadis rat Imam Ibn Majah dan hadisnya sahih. Disayakan oleh Imam Al-Bani dalam sahih al-jamih. qala <Sess> jiranuka qat ahsanta faqat ahsanta jika tetanggamu mengatakan akhlakmu baik maka engkau orang baik. Wa ita kaulu inna kaqat asyata fakat asyata. Namun kalau tetanggamu bilang kamu akhlaknya buruk maka kamu buruk. Allahumma amin. Tetangga ya? Makanya hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin tanya kepada antum. Ketika Nabi menjadi Rasul Beliau diterima oleh tetangga-tetangganya Atau beliau ditentang oleh tetangga-tetangganya Beliau diterima oleh tetangga-tetangganya Atau dimusuhi oleh tetangga-tetangganya Dimusuhi Tetapi apakah Ada satu dari mereka mengkritik Akhlak Rasulullah Sallallahu Tidak. Beliau tetap Dengan gelarnya Al-Amin kalau mereka nyimpen uang, mereka nyimpen uang ke siapa? Rasulullah SAW. Padahal dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan tukang sihir. Tapi kalau dapat uang, khawatir uangnya hilang, nyimpennya ke mana? Ke Rasulullah SAW. Mereka tidak cocok dengan tauhiting Dibawa oleh Nabi Tapi mereka tidak pernah mengatakan Nabi akhlaknya buruk Nabi orangnya omongannya kotor Nabi lisannya tajam Tidak ada Semua mengakui Kalau mau cari orang yang paling amanat Ya Muhammad Orang yang paling santun Muhammad Orang yang paling jujur Muhammad Orang yang paling bijaksana Muhammad Tapi yang sangat kita sayangkan sekarang Sebagian yang sudah ngaji justru dikritik pedas oleh para tetangganya, nggak pernah negor, tidak pernah kasih salam, tidak pernah aktif dalam kehidupan RT atau kegiatan RT dan RW. Kalau itu berkaitan dengan ritual ibadah dan ternyata menyelesaikan sunah Nabi, betul kita tidak aktif. Tapi kalau ini adalah rapat RT, Kerja bakti Alasan gak aktif itu apa Bukankah ini acara tetangga Dan kita diperintahkan memuliakan tetangga Ini rapat RT gak pernah datang Kerja bakti gak pernah nongol Gak pernah ikut sumbang Ya wah apa aja? Tetangga kita gak suka sama kita Dan kalau itu terjadi Simak baik-baik hadith Ibnu Ibn majah ini Ina kalajiranu kakat ahsan tafakat ahsanta. Kalau tetanggamu memuji akhlakmu, engkau orang baik maka engkau orang baik. Dan kalau tetanggamu mengatakan akhlakmu buruk maka engkau buruk. Oleh karena itu tetangga adalah palang ukur kita. Sekali lagi. Bukan maksudnya kita mencari ridho tetangga Secara mutlak Dengan mengindahkan ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Tidak Kita harus bersikap tegas Kalau ternyata tetangga kita mengerjakan kemaksiatan Atau ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Kita tidak boleh ikut-ikutan Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Bukan berarti kita tidak berkata baik kita tidak ramah, kita tidak santun, kita tidak salam dengan mereka. Karena sekali lagi, Nabi kita s.a.w. bukan tipekal orang yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu s.a.w. Yang berikutnya, poin yang berikutnya. Bagaimana cara bersikap baik dengan tetangga? Bagaimana bersikap baik dengan tetangga? Hadirin, berbicara tentang masalah ini panjang. Membutuhkan Waktu yang tidak sedikit Ini bisa dua tiga pertemuan Kalau dipaksakan satu pertemuan Bisa sampai waktu asar nanti Kita sampai asar atau sampai maghrib Sampai jam 12 Tidak cukup Oleh karena itu Kita bahas secara global yang diminta oleh Allah dan Rasulnya adalah ikram memuliakan mereka sebagaimana yang dikatakan Nabi di awal perjumpaan kita fal yukrim jarahu maka hendaklah dia memuliakan tetangganya ini dalam loh Nabi tidak sekedar mengatakan Berbuat baiklah kepada tetangga Tidak Dalam hadis ini Nabi mengatakan Faliukrim Muliakan tetangga anda Jadi bersikaplah Berbicaralah Sehingga tetangga anda Jika bersama anda Merasa menjadi orang yang mulia Menjadi orang penting menjadi orang besar karena sikap kita yang senantiasa santun kepada dia. Karena sikap kita yang senantiasa mendahulukan dia daripada kita. Karena sikap kita yang selalu jemput bola kalau ingin kalau dia lagi membutuhkan. Karena sikap kita yang selalu memberi kepada dia sehingga dia seakan-akan merasa orang besar merasa pejabat kalau di depan kita menjadi orang yang kedudukannya mulia fal yukrim maka hendaklah dia muliakan tetangga dia buat tetangga anda ketika bersama dengan anda dan hidup satu lingkungan dengan anda merasa diri mulia merasa diri besar Karena servis Dan sikap yang kita berikan kepada dia Itu baru Ahlu sunnah wal jamaah Nabi SAW bersabda Dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi Khairul ashabi inda Allah Khairuhu lisahibih Sahabat yang baik di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik dengan sahabatnya. Wa khairul jiran indallahi khairuhum lil jarin. Dan tetangga terbaik adalah tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Jadi semakin kita bisa servis tetangga kita servis. Kalau kita bisa jemput bola, jemput bola. Kalau kita yang bisa ngedatangi, kita yang datangi. Eh, saya mau bicara dengan bapak dong, Bada asar ini boleh pak? Eh, enaknya di mana? Oh, saya aja yang datangin bapak, biar bapak nyaman saya yang datangi. Begitu. Tapi kalau kita tahu dia tidak mau didatangi, ada oh, bapak ke rumah saya saja ya, biar saya ada kesempatan menjamu bapak gitu ya. Mungkin nggak tahu tetangga kita pelit nih kalau kita yang datangi, dia langsung berpikir harus keluarin teh panas harus keluarin buku, udah bapak ke rumah saya saja biar sekalian saya pengen jamu bapak jadi pokoknya apa aja yang membuat dia senang dia nyaman, dia bahagia lakukan, karena itu yang terbaik khairul jirani indallahi khairuhum lijarih sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik dengan tetangganya kita semua tetangga. Yang hadir di sini sepakat punya tetangga. Kalau kita punya tetangga berarti kita juga seorang tetangga, kan begitu? Kecuali ada yang tinggal di tengah hutan. Tadi saya sudah nanya nggak ada yang tinggal di tengah hutan. Berarti hadirin, kita harus main dulu duluan. Fasabi kul maka berlomba-lomba. Mengerjakan kebajikan, wafidah di kafaliatana fasil mutanafisun. Dalam kebaikanlah orang-orang beriman itu berlomba-lomba. Lakukan yang terbaik untuk tetangga kita dan buat dia merasa mulia. Itu yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita bantu, kita dukung, omongan kita santun, kita kasih sesuatu dan lain seterusnya Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir. Itu menjual atau mohon punya tetangga yang bernama Khalid yang bernama Khalid. Khalid ini butuh uang Khalid ini butuh butuh uang Akhirnya dia jual rumahnya Seharga 90 dirham Berapa tuh ya kira-kiranya Berapa kira-kira Mohon maaf, bukan dirham Dirham dirham Bukan dinar, dirham 90 dirham Satu dirham 60 ribu kurang lebih Coba dihitung Satu dirham, 60 ribu 9 kali 6 berapa? 54 Tinggal hitung nolnya aja sekarang sembilan puluh ribu nolnya empat nolnya 4 enam puluh ribu nolnya empat juga berarti 8 ah lima berapa 54, puluh empat nol m ya enggak lima lima m benar nggak nih ya jadi dia jual dia jual 5,4 M Siapa? Khalid Bin Ukbah Dia jualnya ke siapa? Ke tetangganya Abdullah bin Amir Dan ini sunnah Nabi Kalau kita ingin jual rumah yang pertama kali Kita tawarkan tetangga kita Nabi mengatakan yang paling berhak membeli rumah kita adalah tetangga Karena bisa jadi dia mau melakukan perluasan, Dia mungkin ingin anaknya tinggal di samping dia Itu sunah Nabi SAW Lihat adab sampai sejauh itu loh Jadi kalau kita mau jual rumah Yang pertama kali kita tawarkan siapa? Tetangga Tapi banyak orang sekarang gak mau tawarin tetangga tetangga, Karena gak enak kasih harga Kan begitu, kalau orang lain kasih harga tinggi-tinggi Tapi kalau tetangga, aduh gak enak kasih harga tetangga Tapi padahal itu sunnah Nabi SAW Karena kan kalau nawar ke tetangga Otomatis biasanya agak lebih Lebih murah lah, gak enak Hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT Akhirnya dapat harga 5,4 M Khalid menjual ke Uqbah Malamnya adalah malam terakhir Khalid bin Uqbah berada di rumah tersebut Sambil pindahin-pindahin barang, ngosongin rumah Lalu di malam tersebut Abdullah bin Amar sami amuka ah ahli Khalid Abdullah bin Amir mendengar Suara tangisan dari rumah sebelah Rumah yang sekarang milik dia Tapi masih ditempati oleh tetangganya Di malam tersebut Itu suara tangisan istri dan anak-anak Khalid bin Uqbah Suara tangisan Dan mungkin cukup keras sampai Abdullah bin Amir dengar Lalu Abdullah bin Amir bertanya kepada istrinya Maliha Ula Kenapa mereka nangis Kan nangis ya, kan dapat uang seneng dong jual rumah kan biasa orang kalau jual rumah seneng. Eh rumah gua udah laku nih, rumah saya udah laku makan makan makan makan gitu ya. Bisa beli rumah di tempat lain. Kalu ya berguna ada kata istrinya. Tahu nggak Pak? Mereka menangisi rumah mereka. Mereka seneng sekali dengan rumah tersebut nyaman sekali betah banget di lingkungan ini tapi mereka gak punya uang akhirnya terpaksa mereka menjual rumahnya dan sekarang adalah malam terakhir mereka bersama rumah tersebut akhirnya mereka menangis karena harus berpisah dengan rumah dan lingkungan ini kata Abdullah bin Amir oh begitu iya hadirin yang dirahmati oleh Allah Lalu Abdul bin Amir memanggil pelayannya Ya gulam I'tihim Coba kamu datang ke tetangga kita Fa'alimhum Bilang sama dia Bahawa rumah mereka Dan uang 90 dirham itu Untuk mereka semua Subhanallah Saya tidak jadi beli Atau ini kan punya saya Saya kasih lagi ke mereka Rumah 5,4 M Bukan 100 juta 4,5,4 M Di sini 5,4 M per wakerto dapat seperti apa? Hah? Di Jakarta Antum sudah bisa punya rumah di Kemang 5,4 M Di Kemang daerah selatan yang daerah bule-bule tuh, yang mahal-mahal, yang kalau antum sewa, kalau antum beli rumah di Kemang, antum sewa pakai dolar. 5,4 itu udah bisa dapat rumah di sana. Bisa dapat rumah di Cepete dengan kolam renang itu udah dapat. Di kawasan elitnya daerah selatan. Kalau di Perwokerto di mana? Ini kan alun-alun ya. Ini berarti tanah paling mahal dong. Apalagi depan katanya mau buat mall. Di sini 1 meter, 5, m 5,4 m dapat berapa sih? 1 m berapa di sini? Subhanallah. Rumah 5,4 m dikasih gitu aja sama kedua Itu ulama kita mau usah bicara 5,4 M lah. Senyum dulu deh sama tetangga. Itu dulu deh. Kalau senyum aja gak bisa yang gratis. Gimana kasih 1 M. Senyum aja mahal banget sama tetangga. Kasih salam aja jarang. Kalau ke masjid jalan aja begitu. 5,4 M. Tuhan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam wafayatul a'yan Ada seseorang yang bernama Abu Jaham al-Adawi Ada seseorang yang bernama Abu Jaham al-Adawi Menjual rumahnya seharga 100 ribu dirham berapa jadinya 100 ribu dirham ah 100 ribu dirham tadi kan 5,4 sekarang 6 6 6 eman lah ya. jadi harganya dijual 6 M makanya jangan berpikir ulama miskin miskin loh ini jual rumah M eman dan harga rumah mereka pakai dirham dan dirham tidak terkena inflasi. Dan harga kurang lebih sama karena mereka tidak terkena inflasi. Makanya harga kambing zaman Nabi dengan harga kambing saat ini sama. Antum beli kambing kemarin berapa? Hah? Ah. 3 juta ya? Iya. Harga kambing Idul Adha kemarin 2 sampai 4 juta. Harga kambing zaman Nabi berapa? Dalam hadis Urwah dalam hadis Urwah Harga kambing zaman Nabi itu Satu dinar sampai dua dinar Satu dinar 4,25 gram emas Kali 500 berapa? Dua Dua lebih sampai empat Sama dengan sekarang 15 abad. 15 abad Karena tidak terpotong inflasi Ayo kita balik lagi ya Mikirin inflasi susah Kita mikirin tetangga aja lah Cap, Kita bikin itu tanpa. Jadi Abu Jahmel Adawi Menjual rumahnya seharga 6M Deal Udah, Dia jual 6M Calon pembeli setuju 6M, 100 ribu dirham Ketika mau serah terima Tanda tangan atau sepakat Kalau sekarang tanda tangan notaris Kata Abu Jahmel Eh tunggu dulu, belum selesai nih Kaget calon pembelinya, apalagi ini 100 ribu udah diserahkan, udah ada di depan. Kata Bujang belum selesai. Fabi tashtaruna jiwa binil as 100 ribu dirham 6 m 6 m itu baru harga rumah belum harga yang saya minta sehingga kalian bisa menjadi tetangganya Said binul As sebelah sebelah samping ini nih samping rumah ini itu Said binul As kalau kalian beli rumah saya berarti kalian secara otomatis bertetangga dengan siapa Said binul As itu ada harganya bukan gratis dalam riwayat saya minta 6 M lagi Jadi Dibisnisin sama Abdul Jaham Al-Adawi Emangnya gratis Sama jadi tetangganya Sa'id Benil As Tidak gratis Dan ketika saya menjual rumah ini Saya bukan hanya kehilangan rumah Saya kehilangan tetangga Sebaik Sa'id Benil As Anda harus ganti rugi 6M Masyaallah, masyaallah. Wahal Yus taro jiwa rukat itu calon pembeli shock. Mana ada tetanggaan dihargai seharga 6 M lagi? Kada lah. Jadi tetangganya presiden aja di Cikeas nggak bayar. Cuma tanya tetangga-tetangga Pak Sb yang dulu udah jadi tetangga Pak Sb sebelum beliau jadi presiden itu bayar nggak? enggak kan? ini minta bayaran kata saib kata Abu Jabah kalau kalian nggak mau ambil 6m saya nggak jadi jual rumah saya nih uang ambil lagi 100 ribu dirham saya nggak jadi jual rumah saya La ada jiwa rojojin. Saya tidak akan berikan secara gratis dan saya tidak mau pisah dari Said Benoas secara gratis. La ada jiwa rojojin. Saya, saya tidak akan tinggalkan kehidupan bertetangga dengan seseorang, maksudnya Said Benoas. Ida koatu saala anni. Setiap aku tidak kelihatan dia selalu bertanya tentang saya. Jadi kalau Abu Jaham Subuh tadi gak ke masjid Itu langsung dicari oleh Sa'id bin al-As Kalau pas lagi rapat RT Gak datang langsung ditanya oleh Sa'id bin al-As Abu Jaham mana ya Kalau pas lagi kerja bakti gak kelihatan Langsung ditanya oleh Sa'id bin al-As Mana Abu Jaham, saya kok ngelihat. Wa in gak ngeliat ra Kalau ketemu Pasti dia yang negor duluan Dia yang sambut duluan dia yang kasih salam duluan, dia yang meluk duluan. Tidaklah aku bertemu dengan dia, pasti dia yang menyapa terlebih dahulu, senyum terlebih dahulu, salam terlebih dahulu. Wa in gibtu hafiloni. Dan kalau aku sedang safar, dia yang jaga rumahku. Kalau aku safar baik sendiri, kalau saya sendiri itu istri sama anakku dia yang jaga. Dia yang send, mai dia yang cek, dia yang ngasih sesuatu, dia yang ngasih beras, dia yang ngasih lauk, biar istriku nggak usah belanja ke pasar. Selama aku pergi, aku pergi setengah bulan ya udah setengah bulan tuh, uang belanja ditanggung dia. Emangnya gratis siapa punya tetangga kayak dia? Wa in syahid tuh dan kalau aku lagi di rumah, dia yang datang. Bauin apa kek? Bauin pisang, bawain pepaya, bawain gorengan, bawain tempe mendoan. Pokoknya dikasih semua. Pokoknya kalau aku lagi ada di rumah, lagi libur, lagi Sabtu minggu misalnya, udah, Sa'id datangin saya, bawa macam-macam. Wa -macam. Dan kalau aku minta pertolongan, selalu diberikan. Selalu diberikan. Mas Said boleh pinjam tangga gak? Tidak diantarin is is Istriku nanya sama istrinya Mohon maaf cabai lagi Cabai lagi habis nih Kasih cabai Ulekan lagi rusak Ulekan dikirim Semuanya dikasih Semuanya Pokoknya aku minta dikasih Ontak saya lagi sakit Gak ada kendaraan ontaknya dipinjamin. Said bin Al-As. Wain lam as'alhu bada'ani. Dan kalau aku enggak minta ditawarin sama dia. Kalau aku enggak minta apa-apa ditanya. Jadi ketemu nih, enggak ngomong apa-apa, ditanya langsung. E, mas, Mas, genteng udah bocor? Uh, genteng baik-baik aja enggak? Udah bocor atau belum? Kalau bocor saya perbaiki ya. Itu ac perlu diter servis enggak? Kalau perlu, saya yang servis besok. Itu Ontah-ontah sehat baik. Kalau, saya, kalau sakit saya bawa ke dokter hewan. Allahu Akbar. Ditanyain satu pas persatu oleh Said bin U'az. Kalau kita ketemu tetangga yang langkatnya suka minta. Langsung cepat-cepat ngindar. Biar gak diminta. Biar gak ditanya sama dia. Ini mau pinjam apa lagi nih. Kalau nelfon gak diangkat. Subhanallah. Wain nabatni jaihatun farrajani. Kalau aku sedang tertimpa musibah, dia yang mengeluarkanku dari musibah tersebut. Ketika aku keliling hutang, dia yang bayarin hutangku. Anak sakit, dia yang bayar rumah sakit. Subhanallah. Fabbalaqadika sari dan fabbata ini hibmiati alfidirham. Akhirnya transaksi batal Karena calon pembelinya shock Haset, Tetangga di harganya juga ya. Itu hukum dari mana? Gak ada Sampai detik ini gak ada yang jual rumah begitu Ya udah kata punya Batal Gak mau saya rugi Saya pindah dari rumah ini Gak bakalan dapat tetangga kayak Said Benil As Anda harus ganti 6M Gitu dan Anda tinggal di sini itu Anda akan ketemu tetangga seperti Said Bin As. Jadi, dia udah 3M 3M lah, 3M buat saya, 3M buat Anda udah pikirnya begitu. 6, 6M yang sebelumnya itu 6M buat rumah saya, beda loh. Rumah beda. Tetanggaan dengan Said beda. Akhirnya batal. Enggak jadi beli. mau jadi beli enggak? Ah. Kalau mau bertetangga dengan Ustadz Abdullah Zain 6M kira-kira ah, Anda di Purwokerto aja lah Paling datang kajiannya Bukan Ustadz Abdullah eh, Zain Bukan Abdullah Zain yang pasang harga Tetangganya nih karena Beliau baik dan seterusnya Tetangganya kan gak mau kehilangan begitu 6M loh Gak tahu tanggung Akhirnya transaksi apa? Batal Batalnya transaksi Abu Jaham. Padahal Abu Jaham lagi butuh uang, tapi enggak mau dia kasih gratis. Batalnya transaksi itu didengar oleh Sa'id bin Al-As. Ada yang kasih tahu, eh tahu enggak Abu Jaham itu kemarin mau jual rumah tapi enggak jadi. Kenapa diceritakan begini-begini kronologinya? Lalu Abu, Abu Sa'id bin Al-As juru pelayannya untuk membawa 100 ribu dirham kepada Abu Jaham. Oh dia ternyata lagi butuh uang ya 6M ya udah kasih 6M kirim ke dia biar dia nggak jadi jual rumahnya tersebut. Subhanallah ini Islam hadirin kita nggak mungkin lah bisa begitulah saya yang bacain aja nggak bisa buat begini. Hai paling nggak yang kecil-kecil dulu deh itu tadi kalau yang gratis-gratis nggak -gratis bisa gimana yang 6M kalau yang Rp1.500, Rp5.000, Rp10.000 gak mau Orang tetangga menyem sapunya diomonginnya 30 menit Sapu paling Rp50.000 Udah kasih deh Jepitan jemuran gak dipulang-pulangin, diomongin Ya Allah jepitan roh, jemuran tuh paling berapa sih? akbar. Ini yang kecil-kecil dulu sebelum kita bicara 6M. Makanya Nabi mengatakan falyuqrim, muliakan, bukan hanya bantu. Nabi enggak mengatakan bantu, muliakan, muliakan. Muliakan kamu kita. Jadi sekali lagi, apalagi yang sudah belajar agama, kita harus menunjukkan akhlak ini di hadapan tetangga kita. Harus. Ini kita bicara baru dalam dalam ranah kewajiban seorang muslim ya, belum ketika kita bicara tentang dakwah. Antum-antum ketika sudah mempelajari sunah Nabi dan mengamalkan sunah Nabi, maka antum duta dakwah di masyarakat. Antum adalah duta dakwah di tengah-tengah tetangga. Karena kalau antum bermasalah bukan hanya antum yang jelek, dakwah pun jelek, betul enggak? Kalau kita enggak senyum, enggak salam, enggak sapa ke tetangga, bukan hanya antum yang jelek, ustaz antum pun jelek. Ini orang ngaji di mana sih? Bahkan kalau di Jakarta saking sebenarnya, tuh makhluk ngaji, ngaji di mana sih? Makhluk ngomongnya subhanallah, bukan orang lagi. Tuh makhluk ngaji di mana? Saking sebelnya tetangga sama dia abisan gak pernah disapa Gak pernah ditegur Jadi seakan-akan dia hidup di planet sendiri Beda makhluk Oh pengajian Ustadz Fulan Ustadz Fulan lagi jelek namanya Padahal Ustadz Fulan gak pernah ngajarin seperti itu Oh itu pengajian yang ngajarin sunnah nabi Oh ternyata sunnah tuh begitu ya Hati-hati dengan aliran sunnah Aliran sunnah lagi bahasanya Karena kitanya bermasalah. Akhirnya semuanya kena. Dan itu ditanya oleh Allah. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari. Inna minkum munafirin. Di antara kalian. Ada yang membuat manusia lari dari Islam. Dan salah satu membuat manusia lari dari Islam. Karena perangai kita yang buruk karena akhlak kita yang buruk, karena sikap kita yang buruk khususnya di lingkungan tetangga dan rumah kita karena mereka yang mem mem memonitor kita setiap hari. Kalau kerabat family mungkin ketemunya setahun sekali doang, enggak akan terlihat. Tapi kalau tetangga setiap hari ngelihat kita, Memperhatikan kita Memantau kita Menilai kita Dan jangan remehkan penilaian masyarakat Jangan berpikir mereka diam depan antum Mereka diam di belakang antum Tidak Dan kita tahu Salah satu Hukum yang cukup kejam adalah hukum apa? Masyarakat Itu salah satu hukum terkejam di dunia Mungkin bukan menghancurkan visi kita Tapi nama baik kita rusak Kehormatan kita rusak Hukum masyarakat Kalau kita sakiti masyarakat Fatal akibatnya Oleh karena itu hadirin Yang dirahmati oleh Allah Sekali lagi Marilah kita memuliakan Tetangga Ingat memuliakan Wahairul jiran indallahi khairuhum lijari sebaik-baik orang itu yang paling baik dengan tetangga. Yang paling baik dengan tetangga. Yang bisa memuliakan mereka. Dan ulama kita sudah menunjukkan hal itu kepada kita. 6M dikasih dengan cuma-cuma. Subhanallah. Yang lain 5,4 m dan rumahnya sekalian, Subhanallah. Nih ya kan, 5,4 m dan rumahnya, berarti berapa? 10 m. 10,8. Udah, sebelum sampai ke level-level seperti itu, yang kecil-kecil dulu deh yang sederhana dulu yang tanpa modal dulu Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Inilah yang diajarkan oleh Islam Ketika kita Berhadapan dengan tetangga kita Dan yang terakhir Sebelum kita buka sesi tanya jawab Bahwa Mendolimi tetangga Mengganggu tetangga itu dosanya lebih besar daripada mengganggu pihak lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dan hadis ini rasanya tidak asing lagi ya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya beliau menyatakan ketika ditanya ayu dhan bi'adzam dosa apa yang lebih atau dosa apa yang paling berat di sisi Allah Lalu Nabi mengatakan, "Antaja Allahinid dan wahwah kalap. Engkau mensekutukan Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Alias tulis apa? syirik Itu saya yang paling besar. Setuju? Ya. Lalu sahabat tidak kuat. Sumaai. Selanjutnya di level berikutnya apa ya Rasulullah? Anak tulawaladakah makovata aniat amamaakah engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan barangmu atau makan barang denganmu? Maksudnya apa? Oh engkau membunuh anakmu karena takut miskin, karena takut tidak bisa menghidupinya, karena takut tidak bisa menyekolahkannya, karena alasan ekonomi atau finansial itu dosa besar. Sumai, lalu kata sahabat tersebut. Lalu di bawahnya apalagi lagi ya Rasulullah kata Nabi Suma antuzaiyina halilatajari. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Atau kalau bahasa kita, engkau berzina dengan tetangga. Kita punya tangga pasangan suami istri, suaminya dinas. Eh istrinya ditiduri, naudzubillah. Itu dosa yang sangat fatal. Dan kita mungkin pernah mendengar hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad. Kata Nabi Allah An Yazniya Raja Lu Bi Ashir Niswa. Aysar Alihi Min An Yazniya Bi Halilatijarih. Seseorang berzina dengan sepuluh wanita itu dosanya lebih rendah daripada berzina dengan istri tetangganya atau berzina dengan tetangganya. Dosanya lebih rendah. 10 kali lipat. 10. Kalau begitu saya sembilan perempuan aja deh Pak Ustaz. Loh, ini bukan berarti zina dengan perempuan itu halal atau dosa kecil ini udah parah loh. Wala taqrabuz zina innahu kanafahisatan wa sa'a sabila. Janganlah Anda mendekati zina karena zina adalah pekerjaan yang keji dan jalan yang buruk dan berzina dengan tetangga dosanya lebih besar daripada berzina dengan sepuluh wanita Lalu Nabi bersabda la an min ashrati abyatin aisar alaihi min an yasriqa jarahu tafarrada an yasriqa jaru, atau an yasriqa jarah mohon maaf dengan Imam Ahmad, Nabi mengatakan Dan seseorang merampok 10 rumah Itu dosanya lebih ringan daripada merampok rumah tetangganya Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Dosa kepada tetangga lebih besar Bahkan lebih besar 10 kali lipat Karena sebagian ulama mengatakan Hadith ini bisa dikiaskan ke setiap dosa yang lain Jadi Membohongi tetangga Itu lebih parah daripada membohongi 10 orang Nipu tetangga Lebih parah daripada nipu kepada 10 orang Tidak membantu tetangga Itu lebih parah daripada kita Tidak membantu 10 orang yang datang kepada kita kita kasar sama tetangga itu lebih parah 10 kali lipat daripada kasar dengan orang. Subhanallah. Tetangga. Makanya iman langsung, di, makanya iman langsung diragukan, iman langsung digoncang. Wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, karena fatal 10 kali lipat sekali dosa. Berarti kan imannya turunnya drasis banget Turun, turun, turun, turun Begitu 10 kali lipat Itu kalau dosa kecil Kalau dosa besar 10 kali lipat dosa besar nah, Jadi menggibahi tetangga Itu lebih parah daripada Menggibahi 10 orang lain 10 kali lipat Ini fatal Fatal jadi hati-hati Dalam menjaga sikap Kepada tetangga kita Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Dan semoga membuat kita Semakin Semangat dalam mempelajari agama Karena Hal yang Banyak diremehkan orang Ternyata sebuah hal Yang merupakan salah satu Tolak ukur keimanan kita Dan penentu kita di akhirat apakah surga atau justru neraka dan salah satu tolak ukur kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin semangat mendalami hak-hak tetangga secara detail karena yang kita bahas ini baru penekanan-penekanannya saja kita belum bahas bagaimana adab secara sehari-hari dengan tetangga tapi paling tidak apa yang disampaikan bisa menggugah Kita untuk bisa bersikap seperti ulama Seperti Abu, Abu Hanifah Seperti Sa'id bin Al-As Seperti Abdullah bin Amir Dan para ulama yang lain Kita buka Atau kita break sebentar lalu kita buka sesi tanya-jawab -tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara kita Menyikapi tetangga yang super cuek Dan kita sudah berusaha untuk tersenyum Dan menegur Tapi orangnya masih juga cuek Apakah kita boleh bersikap Masa bodos, mohon nasihatnya Terima kasih Iya, terima kasih jazallah khair atas pertanyaannya Inilah yang membedakan Orang yang beriman dan orang yang tidak beriman Kalau orang yang tidak beriman Dia bersikap Dengan masyarakat untuk mendapatkan feedback dari masyarakat. Untuk mendapatkan respon positif dari masyarakat. Adapun orang beriman, dia berbuat baik dengan tetangga dan masyarakat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada urusan dia mau cuek kah, dia mau baik kah, dia mau dia mau senyum, dia mau ngambak, itu urusan dia dengan Allah. Kita tetap di atas jalan kita. Kita tetap berbuat baik kita tetap ramah, kita tetap santun karena kita tidak ada urusan dengan komentarnya. Kita tidak ada urusan dengan tanggapannya. Kita tidak ada urusan dengan kecuekannya. Dia langsung berurusan dengan Allah bukan dengan kita. Jadi, selama Allah melihat dan pasti Allah melihat tidak ada alasan untuk masa bodoh dengan tetangga kita. Ingat surat At-Taubah ayat 15 wa qul limal'u fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal dan beramallah niscaya Allah akan lihat dan Allah akan beritaukan Rasulullah dan Allah akan masukkan rasa simpati ke dalam hati orang-orang beriman Allah akan lihat jadi kalau Allah lihat apa alasannya kita masa bodoh dengan tetangga kita Allah tahu sama Ketika anak punya salah sama tetangga, anak sudah minta maaf berkali-kali. Tetapi tetangga tersebut masih saja tidak memaafkan dengan sifat yang acuh, bertemu dengan wajah cemberut, anak sapa jawabannya sangat berat. Tidak dijawab, dikasih hadiah pun sikapnya masih acuh cemberut. Bagaimana sikap anak seharusnya? Dikasih hadiah sikapnya masih acuh cemberut. Hadiahnya diambil enggak? Jadi hadiahnya diambil tapi tetap aja orangnya dicuekin ya. Hadiahnya diambil orangnya diusir. Jawabannya apa? Ini resiko. Resiko nyakitin hati manusia ini begini. Makanya kata para ulama dari satu sisi mendingan punya masalah sama Allah daripada punya masalah sama manusia. Dari satu sisi. Dari sisi tobatnya kalau punya masalah sama Allah tobatnya gampang satu menit juga selesai. Robi firri watubalalee ya selesai sudah dengan penuh keikhlasan, penyesalan. Oh, nih. Tapi kalau sama manusia Salahnya gak seberapa Ngambeknya bertahun-tahun eh, Itu manusia Tapi itu resiko, siapa yang suruh buat masalah dengan manusia Jadi Caranya bagaimana Tetap minta maaf Sampai dia maafkan Atau salah satu Di antara kita meninggal Karena kalau kita sudah berusaha Terus dicuekin Terus senyum, senyum Sapa, kasih hadiah Lalu kita meninggal atau dia meninggal Maka pada hari kiamat Kita tercatat sebagai orang yang mengamalkan Fattakulloha Mastataktum Bertakwalah kepada Allah semampu kalian Dan salah satu Cabang dari ketakwaan adalah Bertobat dan minta maaf dan itu sudah kita lakukan semampu kita. Dan Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kalian di atas kemampuan kalian, maka Allah yang akan me-backup kita pada hari kiamat. Jadi maksimal dulu. Terus demikian. Itu resiko. Dalilnya apa? Kisah pembunuh 99 nyawa plus 1 nyawa. Kesalahan dia apa dalam hal ini? Membunuh Lalu dia udah minta maaf belum? Gimana minta maaf bunuh orang? Kan, kan gak bisa minta maaf Orang membunuh orang minta maafnya gimana? Dan juga Dalam riwayat dia belum minta maaf Kepada keluarga korban Tapi Allah maafkan Kesalahannya? Allah maafkan Surga atau neraka dia? Surga, hadis muslim Apa Apa alasannya? Karena dia ber, sudah berusaha bertobat semampu dia disuruh hijrah oleh orang alim dia hijrah dan dia meninggal di perjalanan. Jadi dia sudah melakukan fattakulaha mastata tu namun belum berhasil. Maka itu sudah ada masalah sama sekali. Usah ketika ana banyak membantu salah satu tetangga, dia semakin ketagihan. Jadinya dia tergantung ke kita. Sementara kita tidaklah kaya. Kita harus gimana menolongkan kita? Mulai kita batasi tapi dengan syarat untuk kebaikan dia bukan pelit. Nah untuk kebaikan dia dan politiknya 11-12 Tipis nih bedanya nih Ini tergantung hati Artinya kalau kita memang Tidak memberikan semuanya Atau tidak memberikan Setiap dia meminta Karena ingin mendidik dia masih di, uh, insyaallah itu sudah tepat tidak tindakan maksimal seperti apa yang dapat dilakukan sesuai ajaran atau contoh Rasul saat mendapat tetangga yang setiap saat berbuat dolim kepada kita, apakah hanya diam dan mendoakan kebaikannya saja eh, mendoakan kebaikannya saja ya terima kasih, jawabannya ada dalam surat Fusilat, ayat 3-4 idfa' billatihi ya ahsan fa'idha alladhi bainakaw bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqqaha ila alladhi nasabaru wa ma yulaqqaha ila duhaddin azim kata Allah memang tidak sama antara yang baik dan yang buruk beda, memang tidak sama antara senyum dan ketusan beda antara ramah dan kecuaikan beda tapi katalah idfabil latihia ahsan balaslah yang buruk dengan yang baik Ba balaslah yang buruk dengan yang baik. Ini firman Allah. Kenapa? Faidal ladi bainakobainahu adawatun kaandahu aliyun hamim. Bisa jadi orang yang sekarang ini mentolimi kita, tapi kalau kita baikin terus, besok ia menjadi teman karib kita. Karena orang punya hati nurani. Kalau dia kesal, tapi kita balas dengan baik, balas dengan baik, balas dengan kebaikan, maka akhirnya dia terenyuh juga. Saya ingin tanya melakukan hal seperti berat apa sulit hadirin berat dan sulit kan begitu ya makanya Allah lanjutkan wa mayyulakohha tidak ada yang bisa melakukannya ilalladina sabar kecuali orang-orang yang sabar dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali calon penghuni surga calon penghuni surga jadi kalau kita sedang didolimin Itu berbuat baik, ingat Hanya orang yang sabar dan calon penghuni surga Yang bisa, yang lain gak bisa udah. Jadi kalau kita lagi kesel Yang kita ingat surga Jangan mukanya Kalau kita yang kita ingat mukanya Tambah kesel kita sama dia Jadi ketika lagi kesel didolimin Gimana ingat surga, Iya, ingat bidadari aja deh Karena itu udah senyum-senyum nih Pokoknya kalau dengar kata itu bidadari Insya Allah lebih tenang Jadi sekali lagi ingat surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika kita Menjumpai Menemui tetangga menjadi target pemertatan Oleh misionaris Ya terima kasih jazal akhir Kita harus cegah Harus cegah Kita harus dakwahi dia Kita harus Ingatkan dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan saya agak heran ya fitrah manusia kalau ingin berpindah dari satu hal ke hal yang lain maka dia akan mencari yang lebih baik betul apa tidak? Kecuali kalau kepaksa darurat tapi fitrah tanpa paksaan dia akan mencari yang lebih baik, mencari yang lebih komplit, mencari yang lebih sempurna betul nggak sih? Ya kan itu manusia fitrah itu kalau begitu fitrahnya benar tuh. Nah sekarang, ada orang sudah ada dalam Islam Kalau memang pintu pindah agama di dibolehkan Harusnya kan nyari yang lebih sempurna dari Islam Nah pertanyaan, mana agama lebih sempurna dari Islam? Kita gak maksud menjelek-jelek Kan tapi lakukan aja sudi komparasi Mana yang lebih sempurna dari Islam? Yang mengkaji seluruhnya Bukan hanya sekedar E, bukan hanya sekedar konsep kasih sayang Tapi semuanya Dari tidur sampai tidur lagi Ada apa tidak? Dan bukan hanya Ucapan tokoh agamanya Tapi termaktub dalam kitab suci Atau ajaran nabinya Ada apa tidak? Tak ada Jadi Orang yang pindah agama Tidak sesuai fitrah Jadi kan makanya jangan kecewa dulu coba pikirkan baik-baik fitrah orang kalau pindah itu cari yang lebih baik Lo cari yang lebih lengkap mana yang lebih lengkap dari islam apakah kita diajarkan bagaimana adab buang air di agama-agama lain adab tidur bagaimana tata cara sholat bagaimana ekonomi ada gak ekonomi? Ada gak ekonomi Kristen begitu? Gak ada, adanya ekonomi Islam Ekonomi syariah Karena memang gak ada konsep Semua dilepaskan aja Jadi marilah kita berpikir jernih Artinya bicara demikian gitu loh Sama uh, orang tersebut Ajak bicara dengan uh, akal sehat. Sama seperti jadi ateis Jadi ateis kalau main akal-akalan. Tetap aja jadi ateis itu gak boleh. Karena resikonya lebih besar. Sekali lagi ilmu akal-akalan. Saya ingin tanya. Hadirin Nadir Rahmat. Nih ilmu simpel simpelan aja. Kalau ada orang mau jadi ateis. Bilang sama dia. Mana yang lebih beresiko? Jadi ateis atau percaya dengan Tuhan? Cobanya jadi ateis. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang kalau ilmu ateis yang benar. Jadi kalau Anda ateis, lalu ilmu Anda yang benar, maka yang ateis dan yang punya Tuhan sama-sama mati, selesai. Ya enggak? Udah enggak ada enggak ada lagi. Itu itu teori Anda. Yang ateis dan yang percaya adanya Tuhan hasil akhirnya hanya mati, selesai begitu saja. Tapi kalau teori anda salah, yang benar, yang punya Tuhan, anda masuk apa? Neraka, berarti kan ini resiko. Bisa dipahami gak sih? Iya kan? Dari segi, kita gak usah bicara dalil, dari segi resiko-resikoan. Terlalu beresiko jadi ateis. Karena kesimpulan kesimpulan terakhir jadi ateis, mati, selesai, gak ada lagi. Gak ada surga, gak neraka, gak ada pembalasan. Gimana membalas orang Tuhan yang kata mereka gak ada. Tapi kalau kudar ketika anda mati, teori anda salah, anda diadam oleh Allah. Jadi kalau pakai asas resiko, mendingan apa? Mendingan punya Tuhan. Nah sekarang kita sepakat, berarti punya Tuhan lebih, lebih aman. Ya sudah, cari aja agama yang paling sempurna, yang paling komplit. Jangan yang setengah-setengah. Dan ketika anda melakukan sudi komparasi, yang paling sempurna adalah Islam. Cek sendiri deh. Kalau mungkin dengar dari kata kita katanya subjektif, buka sendiri. Kalau anda lagi mencari bahasa kita bahasa orang-orang mencari Tuhan begitu ya, walaupun juga salah. Tuhan kok dicari? Allah Allah Allah lebih lebih dulu ada daripada anda. Tapi kalau anda lagi ragu-ragu, cari yang paling sempurna itu fitrah manusia. Fitrah manusia. Ada yang mengatur baju seperti Islam, mengatur bagaimana cara berpakaian secara Islam. Bagaimana cara duduk seperti islam Bagaimana cara berdiri Konsep apa yang boleh dimakan Apa yang tidak boleh dimakan Tidak ada Kalaupun ada tidak logis Sebagian mengatakan sapi tidak boleh dimakan Tidak logis sama sekali Karena penyembah Karena dianggap sapi itu hewan suci Tapi kalau islam logis Babi tidak boleh dimakan logis Homer tidak boleh minum sangat logis Anjing tidak boleh dimakan logis Ketika Nabi SAW memerintahkan kita mencuci uh, Bejana yang terkena Air liur anjing sebanyak tujuh kali Dan yang pertama dengan tanah sangat logis Karena terbukti Di dalam air liur anjing ada bakteri Yang tidak bisa hilang kecuali dengan tanah Oleh karena itu para ulama mengatakan Walaupun ada sabun tetap dengan tanah Karena virus atau bakteri terus Tidak akan hilang kecuali dengan, dengan tanah Kok bisa berpaling dari Islam Ketika Nabi mengatakan Jika anda bejana Lalu kemasukan lalat ambil lalat tersebut celup lagi dan buang karena sesungguhnya sayap yang pertama adalah uh, sayap, yang, sayap yang pertama ada bakterinya dan sayap kedua serumnya atau penawarnya dan ketika diteliti benar lagi ada yang lebih kompetit dari Islam ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang laba-laba dalam surat Al Ankabut ayat 41 apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Orang-orang yang melakukan kesyirikan Seperti al-ankabut Laba-laba yang membuat rumah Siapa yang belajar bahasa Arab Dalam bahasa Arab Kata benda ada laki-laki ada perempuan Sebagaimana kata kerja ada laki-laki ada perempuan Kan mudhakar mu'annas dan kalau kata, baik kata benda itu benda mati atau benda hidup. Seperti kolam, kolam itu ballpoint, benda mati. Tapi kata benda laki-laki. Hakibah, hakibah itu tas-tas benda mati. Tapi pakai kata benda perempuan, hakibah. Nah, kalau kata bendanya laki-laki, maka konsepnya kata kerjanya laki-laki dalam bahasa Arab. Kalau kata bendanya perempuan, maka kata kata kerjanya perempuan tapi ayat ini unik, makanya ayat ini diserang oleh sebagian orientalis karena Allah mengatakan al-ankabut seperti laba-laba dan ala-laba dalam masyarakat itu al-an-kabut dan al-an-kabut kata benda laki-laki al-an-kabut membuat rumah nah, membuat kata kerja ini, Allah gunakan kata kerja perempuan tak, ada tak, tak nis nah, kata orientalis berarti ini buatan Muhammad karena miss, keliru di sini. Harusnya kata kerjanya laki-laki, kata eh, kata bendanya laki-laki, kata kerjanya laki-laki. Tapi kenapa dalam ayat ini kata kerjanya perempuan? Dikritiklah Al-Qur'an dan sekarang terbukti justru di situ mukjizatnya Al-Qur'an. Siapa ahli laba, -laba di sini angkat tangan? Hah? Spider oh Spider-man. Ahli laba ah, Hadirin yang dirahmati oleh Allah di dalam dunia perlaba-labaan yang bisa buat rumah hanya betina jantan gak bisa buat rumah jantan hanya bisa memberi benang yang bisa membuat rumah dan sarang mereka hanya betina oleh karena itu Allah menggunakan kata kerja perempuan Allah ingin menjelaskan kepada manusia yang menurunkan Al-Quran adalah pencipta anda pencipta laba-laba dan seluruh makhluk dan Allah tahu bahwa yang membangun rumah hanya perempuan Hanya perempuan, hanya betina Makanya Allah gunakan kata kerja Untuk menjelaskan Lalu anda mau keluar dari agama yang seperti ini Anda mau keluar dari kitab suci yang seperti ini Kita tidak usah bicara fenomena alam ya Kita belum bicara tentang bagaimana korelasi antara Al-Quran dan galaksi Bima Sakti. Sabti tak, cam, I indah tapi perlu mikir kita bicara laba-laba dulu aja deh. Sungguhannya Anda mau keluar dari agama yang seperti ini. Ini agama Allah. Fitrah manusia, kalau mau cari yang lain, kita harus cari yang lebih lengkap dan tidak ada yang lebih lengkap. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Apa maksud dari Ibn Sabil dalam terjemahan Anisa 3? Ibn Sabil itu orang yang musafir dan kehabisan bekal itu Ibn sabil. Ustaz mau tanya bagaimana memahami perkataan ulama tentang lebih baik bertetangga dengan babi dan kera daripada bertetangga dengan Alul bait ajazah khairan. Terima kasih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebagian Uh, ulama yang menyatakan demikian. Namun sebuah kaidah fikih menyatakan kalau kita membahas sesuatu masalah tidak boleh parsial. Ambil gini deh jangankan perkataan ulama, boleh enggak antum ambil satu ayat lalu membuang ayat yang lain dalam sebuah masalah? Nggak boleh. Atumminu nabiba'd kitab wa taquru nabiba'd kata Allah. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab suci dan kalian kufur dari kitab suci yang lain? Jadi apakah kalian mengambil satu ayat lalu buang ayat yang lain? Apakah kalian mengambil satu hadis lalu membuang hadis yang lain? Itu ayat loh. Tidak boleh kita membahas sebuah masalah hanya mengambil satu ayat lalu menutup mata dari ayat yang lain. Itu hukumnya haram. Karena Allah berfirman Ya amanu Al-Baqarah 208 Wahai orang-orang beriman Masuklah ke dalam Islam secara Kafah, secara total Salah satu makna ayat ini Kata para ulama usul fikir Kalau anda ingin membahas permasalahan Dalam Islam, harus kafah, harus total Harus diambil seluruh dalilnya Lalu anda pelajari Dan buat sebuah kesimpulan atau Konklusi, jangan ambil satu ayat Lupakan ayat yang lain, ambil satu hadis, lalu anda tidak lihat hadis yang lain kalau itu tentang ayat dan hadis bagaimana dengan ucapan para ulama bagaimana dengan ucapan para ulama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ucapan seperti ini adalah gaya bahasa hiperbola dan gaya bahasa hiperbola itu ada dalam setiap bahasa ini bahasa untuk menekankan Bahwa bersama Atau berdekatan dengan Ahli bid'ah Atau orang yang memiliki penyimpangan Itu berbahaya Dan bisa mempengaruhi kita Itu Poin yang ingin disampaikan oleh para ulama Bukan berarti Mereka tinggal dengan babi Karena tinggal babi kan juga gak boleh Dan gak ada satupun ulama tinggal dengan babi dan lihat dalil-dalil yang lain Lihat dalil-dalil yang lain Nabi Nabi bertetangga dengan orang Yahudi Mana yang lebih parah sekarang? Alul atau Yahudi? Alul atau Yahudi? Jelas Yahudi Saya ingin tanya Bid'ah itu fatal Tapi masih ada peluang diampuni oleh Allah atau tidak? Hah? Kan kita baca surat An Nisa' ayat 116 Innallaha layyakfiru ayyush rokabihi walyakfiru madunah dzalikaliman. Dia ya syak sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Masih ada kesempatan diampuni. Orang Yahudi tidak ada. Gak ada ceritanya orang Yahudi diampuni. Kalau dia meninggal di atas Yahudi. Wa man yatbaghi ghairal islamiy dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima amalnya dan ia termasuk orang-orang yang uh, merugi tapi Nabi punya tetangga orang Yahudi ini kalau bertetangga dengan orang Yahudi dip bukan diperbolehkan dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW maka ini menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh sebagian ulama adalah penekanannya Bukan letterlock ucapannya. Jelas ini hadir sekalian. Karena semua ulama sepakat Yahudi lebih parah daripada daripada uh, orang yang mengerjakan uh, bid'ah. Bahkan. Keparahan Yahudi kan langsung Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa yang paling membenci kita siapa? Yahudi Dalam surat Al-Ma'idah ayat 82 Allah berfirman La tajidanna asyaddan adawatan lil ladzina amanu alyahud Anda akan melihat pasti Anda melihat yang paling membenci orang-orang beriman adalah yahud Allah tidak katakan alul bidah yahud yahudi itu paling benci ini firman Allah Al-Maidah 82 Jadi kalau Nabi bisa bertangan dengan mereka maka maksudnya bukan ke sana Maksudnya bukan ke sana. Bisa dipahami hadirin? Uh, tadi dibilang oleh Ustadz Muhammad Nuzul Dikri. Uh, panjang sekali. Bahwa lengkap ini. Bagaimana? Bahwa gibah itu membicarakan orang lain. Tetangga di belakangnya dan itu benar. Serta orang yang bergibah sama saja bergibah, deng, bergibah dengan 10 kali. Jadi yang ingin saya tanyakan jika kita membicarakan orang yang meninggal. Dalam arti ingin mengenangnya itu bagaimana? Tolong terang dijawab? Terima kasih. Uh, ya terima kasih. Yang pertama saya tidak pernah menyebutkan definisi gibah tadi karena kita itu hanya selewat saja. Adapun desi, definisi gibah itu dijelaskan oleh Nabi saw dalam hadis surat Imam Muslim. Nabi mengatakan di keruka ahok kabi mayak rah gibah itu membicarakan saudara seimanmu. Si jadi saudara hanya saudara seiman. Si membicarakan saudaramu di belakangnya kalau dia dengar dia nggak suka itu gibah. Kalau dia tidak dengar dia tidak suka. Adapun membicarakan kebaikan orang di belakangnya hukumnya apa? Sunnah disukai. Itu adab. Bicarakan orang lain di belakangnya tapi yang bagus-bagus saja, -bagus nggak masalah. Itu disukai. Dan juga silakan bicarakan kebaikan orang yang meninggal. Itu dalam istilah ulama dinamakan risa. Risa itu menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal. Ya seperti kita membicarakan kebaikan Imam Syafi'i boleh apa enggak? Boleh. Imam Ahmad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Jelas itu semua. Ada. Atau ke ya udah langsung kebaikan Nabi boleh enggak? Ustaz jangan bicarakan tadi ustaz nyebut-nyebut Nabi jangan bicarakan Ustaz. Nabi udah meninggal. Loh, terus gimana dakwahnya? Kalau <laughs> kan kita sedang bicarakan kebaikan Nabi sallallahu alaihi sudah cukup ya. Iya, terima kasih jasa lakar waktu sudah habis. Mohon maaf yang tidak e, bisa dijawab mungkin e, bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz lain e, yang mengajar di sini dan di sini kalau kan ada Ustaz Abdul ya bisa dicanakan oleh kepada beliau atau yang ustaz-ustaz lain yang lebih berilmu daripada saya. Ini saja bisa disampaikan subhanaka walhamdika shallallahi lailaha illa warahmatullahi wabarakatuh.